Kom Saudaron berita pagi edisi hari ini Minggu 5 Agustus 2018 dibacakan Ardian Ghazali Abas Adan sebut PKI memberi dampak ekonomi bagi UMKM. Lompat ke Sungai Ara pria depresi ditemukan meninggal dunia. Jamaah calon haji Aceh kloter 1 tiba di tanah suci. Benarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi FM.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 Porosenko mengunggah tulisan di Facebook yang meminta menterinya mulai menghitung kerugian perang dan mengirimkannya ke Rusia. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 5 Agustus 2018. Berita siang Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambiefm.com. Follow kita Twitter at SRAMDSM. wassalam.